Selamat siang Bapak Hendry s i l a k a n komentarnya Memang kita sudah tidak bisa apa-apa lagi b a h sudah segala sektor Kita ini b o r o k Jadi harusnya diselesaikan oleh rakyat Kalau perlu jangan sampai 2014 Itu saja, terima kasih Terima kasih Pak Hendry Selamat siang Bapak Agus Ya selamat siang s i l a k a n komentarnya ya, mas, Ini sebenarnya cerminan dari Pemberontakan korupsi yang tidak sistemik ya istilahnya tidak melalui sistem begitu. jadi kalau Bapak Mahfud menyampaikan itu itu、eh, dalam pendekatan jarinya itu dalam、eh, perorangan, jadi bagaimana seorang tokoh ketika membutuhkan p e j a b a t itu、eh, harus dibersihkan itu benar dalam konteks、eh, seandainya sistemnya juga, juga diperbarui juga Karena terus terang, kalau seandainya tidak ada sistem yang, yang bisa mem memungkinkan untuk、uh, koruptor itu tidak bisa melakukan, siapapun kalau masuk kepada sistem yang bobrok, maka peluang untuk korupsi itu akan besar. Nah inilah sebetulnya, kita harus membangun, kalau perlu, kalau kemarin itu ada moratorium TKI itu, itu kita ini perlu juga membuat moratorium hukum, moratorium... Birokrasi gitu Para ahli-ahli birokrasi Kemudian duduk secara serius Kemudian mengumuskan Bagaimana sebenarnya birokrasi Indonesia secara baik Kedepannya, kemudian hukumnya juga begitu Bahkan konstitusinya Pak Itu tidak bisa dicerahkan oleh、e, Berbagai kepentingan politis Saja, sebetulnya Karena kalau kita Ini, mendirikan negara Indonesia Ini kan bukan kompromi Tetapi sebuah k e t e k a d Kemudian para founding father itu duduk mak duguks e c a r a serius, kemudian baru dalam、uh, apa, penentuan secara musyawarah begitu yang yang diatur oleh konstitusi baru ditetapkan. Baik, terima kasih Bapak Agus kami sudah menangkap maksudnya. Ada Bapak Adi. Iya s e l a m a siang. Silakan Pak.、Uh, pemutihan itu baik ya、uh, menurut p a n d a n a n saya. Kenapa karena masalah tidak berfungsinya aparat-aparat yang bagus ya, karena masa lalu nah, itu memang betul, ya jadi integritas m e e r kan juga n g g a k ada ya, seperti itu. sedangkan masalah korupsi ini di Indonesia terakumulasi dari g e n e r a s i g e n e r a s i sebelumnya saya bayangkan itu bagaimana parahnya, seperti itu ya pemulihan, p e m u t i h a n itu bagus dan tapi setelah itu ya, hukum harus benar-benar ditegakkan,、gitu. kalau ada tindakan-tindakan setelah Pemutihan dilakukan, ya hukum harus berjalan dan tegas seperti ini. Halo Bapak Aryo. Halo, selamat siang. s i l a k a n Pak. Nah, saya pikir memang pemutihan itu bagus, tapi kayaknya pernah loh itu zaman Pak Arto dulu ada pemutihan juga yang balik lagi, namanya juga mental. Susah Pak itu. Jadi ya memangnya harus dihukum m a t i itu yang b e n e r Terima kasih. Ada penelpon terakhir Bapak Tan? Ya, korupsi itu jangan di b l a n t a s tapi dicek, berarti yang dulu jangan disebut, tapi yang selanjutnya dicegah, dan untuk mencegah untuk efektifnya kalau yang menerima korupsi kalau yang beri korupsi itu、uh, kalau lapor, dia dibebaskan semuanya、uh, dia punya apa, sanksi hukumnya、uh, jadi, kalau begitu yang menerima itu akan takut dan y a memberikan itu Dibetaskan dari tuntutan. Ya, sekian ya. Pak Hari, selamat sore. Silahkan Pak.、Oke. Saya sih setuju pemutian. Cuma pemutiannya itu harus melaporkan hartanya sekarang berapa. Terus bayar pajak s e k i a n Pajak pok itu baru benar. Kalau pemutian gitu, j u d a Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore, silahkan Ibu. Selamat sore, Mas. Itu mah jangan usul aja. Mau juga dipraktekin. Kalau sudah, saya juga bisa. Terima kasih. Iya, terima kasih, Bu Hana. Kami masih tunggu. Baik, di ujung telpon e sudah ada Pak Franz. Silakan, Pak Franz. s o r e Pak. Silakan, Pak Franz. Saya setuju dengan kemutihan, tapi langkah dan prosedurnya harus dijelaskan lebih awal. Misalkan, contoh, dilakukan pengakuan dosa kepada para pejabat yang ada di Republik ini untuk mengakui Dia pernah lakukan korupsi atau apa aja Atau harta didapat dari mana Setelah itu baru dilakukan pembersihan Setelah pembersihan dilakukan pengakuan dosa Pengakuan dosa Setelah itu baru di, ditata Dia untuk di tempat-tempatkan di mana Dan sanksinya berat seperti Kina Kalau dilakukan lagi ya itu hukuman mati Itu aja i Ya terima kasih Pak Franz Pak Ade s i l a k a n Pak Ade 私たちは、私たちの会話をして、私たちの会話をして、私たちの会話をして、私たちの会話をして、私たちの会話をして、私たちの会話をして、私たちの会話をして、私たちの会話をして、私たちの会話をして、私たちの会話をして、私たちの会話をして、私たちの会話をして、私たちの会話をして、私たちの会話をして、私たちの会話をして、私たちの会話をして、私たちの会話をして、私たちの会話をして、私たちの会話をして、私たちの会話をして、私た 私たちは、このようなことます。 Ya, terima, kasih. terima kasih Pak John selamat malam Pak Gunawan ya selamat malam s i l a kalau saya sangat tidak setuju diadakan pemutihan untuk para koruptor koruptor itu adalah pelanggaran kriminal yang terbesar untuk negara dan bangsa, itu tidak boleh diputihkan, yang benar itu tadi pendapat yang pertama itu, yaitu ditempatkan pejabat-pejabat yang baru, yang profesional yang masih muda, yang masih bersih yang tidak ada track record yang jelek itulah yang ditempatkan Biar dia yang mencari dan dikasih gaji yang cukup Itu yang benar, bukannya diadakan pemutihan Kalau diadakan pemutihan terus Begitu nanti pada suatu saat Orang akan berpikir, saya korupsi pada suatu saat Jangan-jangan nanti diputihkan Itu justru presiden yang sangat buruk itu Jangan sampai terjadi ada pemutihan korupsi di Indonesia Itu bukannya menolong Malah membahayakan negara kita itu ya kan Terima kasih Oke Pak Gunawan, terima kasih Pak Joni, selamat malam アンサーとニューサーのトランプアンパーであるカリフィカシドローバー、カロディア、レジンナトリアンナトリバー、イトバゴス、カラダフ u ジー a ン、レジンコロップ、ジェン a k ロディ a レジンコロップ、ジェンナコロデ e t レジンコロッ a ジェ a ナコロディー、バ a ヤー。バ k l a r i f i k a s i l a g i k e m u d i a n i t u m a k s u d n y a s e p e r t i a p a フ r イターのリレーションは、ファイターのリレーションは、ファイターのリレーションは、ファイターのリレーションは、ファイターのリレーションは、ファイターのリレーションは、ファイターのリレーションは、ファイターのリレーションは、ファイターのリレーションは、ファイターのリレーションは、ファイターのリレーションは、ファイターのリレーションは、ファイターのリレーションは、ファイターのリレーションは、ファイターのリレーションは、ファイターのリレーションは、ファイターのリレーションは、ファイターのリレーションは、ファイターのリレーションは、ファイターのリレーシ Serahkan baik-baik kembalikan ke negara. Ntar hukumannya bisa dikurangi. Tapi kalau yang nggak mau mengaku, nah itu diperberat d u kali lipat. i s t i n y a begitu kali. Kalau、okay. ada pemutihan, mah, ntar semua orang siap-siap korupsi aja ntar gitu. m u t g k i n kan beres jadi gitu nggak bagus. Ya makasih. Terima kasih Pak Freddy dan yang terakhir Pak Yudi. Selamat malam. Ya selamat malam. s a Saya setuju sekali ya dengan. カラー、何がりやりやりやりやりや